Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh g i m a n a tadi videonya? Suka gak? Kalau suka jangan lupa di like, c o m m e n t dan subscribe Oh iya, share juga ya ke teman-teman kalian Biar kita bisa sholat bareng-bareng Semoga berkah dan manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh